Yuk, dukung UVTV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com Saya ingin cerita Kita kalau seandainya ingin minta kebaikan Minta perlindungan Minta keselamatan kepada siapa? Kepada Allah atau bahasa lain yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Kenapa Allah satu-satunya saja yang paling pantas untuk dimintai keselamatan, dimintai perlindungan, dimintai pertolongan. Kenapa? Hah? Kenapa hanya Allah yang paling pantas untuk dimintai keselamatan, perlindungan, dan pertolongan. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena hanya Allah yang mampu memberikan itu. Selain Allah tidak mampu, selain Allah makhluk. Ini ada pak. Makanya Rasulullah s.w.t menyebut inna syirka la zulman azim kesirikan ala sebuah kezaliman yang sangat agung. Bayangkan, saya pernah punya kawan sopir taksi. Istrinya hamil. Dikatakan oleh orang-orang kampung sekitar mandi kamu. Umur kehamilanmu sudah mencapai delapan bulan. Biasa mandi-mandi saat wanita hamil. Tujuannya untuk apa? Agar kehamilannya apa? Lancar selamat. Berarti ini minta keselamatan. Dan ini perbuatan bid'ah. Mandi-mandi tak wanita hamil perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena beribadah. Mencari keselamatan dengan sesuatu yang belum pernah dicontohkan oleh Rasul Selawasan. Yang bisa menjadikan kesyirikan adalah cerita yang aneh. Mungkin Bapak tidak pernah dengar ceritanya. Mandi di saat hamil sudah 8 bulan. Dan kalau bisa mandi dengan membawa kucing. Jadi mandi bersama kucing. Kenapa dipilih hewan kucing? Bukan babi, atau anjing, atau kuda. Kenapa harus mandi wanita hamil dengan kucing? Ingat ibu-ibu, ini cerita, jangan diamalkan. Karena saya pernah diberikan peringatan, jangan terlalu vulgar memberikan contoh nanti dicontohkan oleh, atau diamalkan contohnya oleh sebagian kaum. Maka saya tekankan ini contoh jangan dicontoh. Kenapa dipilih hewan kucing? Kenapa enggak sapi? Sapi sekali melahirkan berapa anak pak? Hah? Paling banyak berapa? Dua, betul? Satu atau dua. Kucing kalau sekali melahirkan berapa? Empat, lima Pernah gak dia teriak-teriak menggap megap seperti seorang perempuan melahirkan Maka tujuannya ketika mandi dengan kucing Berarti maka ketika nantinya dia melahirkan Maka dia akan melahirkan dengan mudah Bayangkan kezaliman yang terjadi saat melakukan kesyidikan Allah Al-Khaliq Al-Malik Al-Mudabbir disamakan dengan kucing. Wallahi Quran ajar. Yang berbuat kesyirikan tidak pantas Allah Subhanahu wa taala. Yang mencipta, mengatur, berkuasa disamakan dengan makhluk.